Assalamualaikum sederhana berita pagi edisi hari ini Selasa 22 Oktober 2019 dibacakan ilham Kapolres Aceh Selatan ungkap fakta sebenarnya terkait anggota dewan terciduk dengan PSKABG Korban hilang di Nagan Raya ditemukan meninggal di sungai Dua petani di Pedada meninggal tersambar petir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 Syederalun, berita oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan terciduk bersama PSK yang dilansir sebuah media online kian viral di media sosial. Hasil konfirmasi serambinus.com dengan Kapolres Aceh Selatan AKBP Deddy Satsono ST, ternyata isi berita yang ditayangkan di media online tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Ia membenarkan bahwa pada Sabtu 19 Oktober sekitar pukul 2 dini hari ada dilakukan penggerebekan di salah satu hotel di Tapak Tuan. Saat penggerebekan ada anggota dewan yang menginap di hotel tersebut. Namun ia menginap di hotel itu bersama rekannya, bukan tertangkap basah dengan PSK seperti yang diberitakan. Kapolres Aceh Selatan AKBP Dedi Satsono ST yang pada saat itu juga berada di ruang kerja kasat air Skrim, membenarkan bahwa apa yang diberitakan di media online tidak sesuai fakta sebenarnya. Sebab diberita tersebut juga disebutkan bahwa penggerebekan itu dilakukan oleh warga Ia menjelaskan bukan warga yang menggerebek, melainkan satreskrim atas laporan warga Dijelaskan Ibtu Zeska Julian Taruna WSSIK Sesuai keterangan yang diperoleh bahwa anggota dewan tersebut sudah satu bulan tinggal di hotel bersama rekannya Ia tinggal berdua dengan rekannya di salah satu kamar di hotel tersebut Saat penggerebekan ia juga tidak sekamar dengan perempuan itu un Maswan warga sumber Makmur Kecamatan Darul Makmur Nagan Raya yang hilang sejak Jumat lalu kemarin ditemukan sudah meninggal dunia korban ditemukan sekitar 5km dari lokasi hilang di Kerung Lami di kawasan Kaye Uno Kecamatan setempat setelah dilakukan pencarian oleh tim gabungan di Nagan Raya laporan penemuan jenazah korban hilang diperoleh dari Amar Mulia tim relawan Sarnagan Raya dijelaskan korban kini dievakuasi ke Puskesmas. Korban hilang sebelumnya dilakukan pencarian oleh tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Tagana, SAR, serta masyarakat di sekitar lokasi. Seperti diberitakan, Maswan 42 tahun warga desa Sumur Makmur, Nagan Raya, sudah dua hari dilaporkan hilang. Namun sepeda motor yang biasa digunakan Maswan yang hari-hari bekerja sebagai petani itu terparkir di pinggir Kerung Lami, desa Gelanggang Gajah, kecamatan setempat. Terkait kasus itu, Kapolres Nagan Raya AKBP Giarto S.I.K. melalui Kapolsek Darul Makmur Ibdan Nocha Triananto mengatakan dari pemeriksaan dan penyelidikan, indikasi sementara Maswan diduga hilang tenggelam di sungai. Sementara keterangan pemeriksaan dari keluarga menyebutkan bahwa korban ada penyakit epilepsi. Syederalun, dua orang petani warga desa Iju Alu Pedada Biren meninggal dunia sekitar pukul 16 kemarin. Mereka meninggal setelah tersambar petir saat berada di areal sawah di Desa Menasa Tunong, sementara satu korban lainnya dirawat di Puskesmas Perdada. Kapolres Biran AKBP Gugun Hardigunawan SIK MSi melalui Kapolsek Pedada Ibtu Zulfikar mengatakan, korban meninggal dunia bernama Razali Afan, 49 tahun dan Nisrina Msayuti 34 tahun. Keduanya warga Desa Menasa Alu Pedada. Seorang lainnya bernama Januar, 34 tahun warga desa Menasah Alu Pedada... ...yang saat itu bersama dua korban yang meninggal dunia. Ia mengalami luka ringan dan selamat dari musibah itu. Januar mengalami shock dan masih dirawat di puskes Mas Pedada. Ibtu Zulfikar mengatakan berdasarkan informasi yang diperolehnya... ...pada saat peristiwa itu terjadi sedang hujan deras disertai petir. Ketiga korban sedang berada di areal persawahan... Karena hujan disertai petir, mereka kemudian berteduh di bawah pohon. Saat itulah tiba-tiba petir menyambar mengenai ketiga korban. Setelah itu, korban dievakuasi ke puskesmas pedada oleh warga. Sesampainya di puskesmas, kedua korban atas nama Razali Afan dan Nisrina Msayuti dinyatakan sudah meninggal dunia. Sederalun, sejumlah masyarakat Kecamatan Pasir Pasiraya Kabupaten Aceh Jaya, khususnya yang melintas jalan penghubung antara Kecamatan Pasiraya dan Kecamatan Tunom, mengeluhkan kondisi jalan yang semakin berdebu. Jalan lintas kecamatan itu berdebu disebabkan oleh tanah yang mengotori badan jalan yang dibawa oleh mobil pengangkut material galiance. Agus, seorang pengendara yang melintasi jalan tersebut menjelaskan lumpur menutupi hampir seluruh badan jalan di gampung pulau tinggi Kecamatan Pasiraya. Menurutnya, kondisi itu sangat membahayakan para pengendara yang setiap harinya menggunakan jalan sebagai salah satu jalur transportasi. Tak itu, kondisi jalan juga akan semakin buruk jika hujan mengguyur kawasan setempat. Karena kalau musim hujan, jalannya sudah pasti becek dan sangat licin, sehingga bisa saja sewaktu-waktu memakan korban jiwa. Hal senada juga disampaikan Nurmila, warga Kecamatan Pasiraya. Menurutnya kondisi itu tidak pernah sama sekali diperhatikan oleh pemerintah baik di tingkat kecamatan ataupun kabupaten. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evanta. Saudara-saudara, penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2019 di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Bener Meriah akan segera dibuka. Kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2019 yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Kabupaten Bener Meriah sebanyak 166 orang. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah, Muhammad Jafar, menjelaskan formasi yang diberikan berjumlah 166 orang terdiri atas tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan tenaga teknis lainnya. Mengenai jadwal pengumuman pendaftaran menunggu informasi lebih lanjut, Untuk saat ini pihaknya sudah menyampaikan melalui web BKPP Benar Meriah sambil menunggu pengumuman resmi. Ditambahkan, dari formasi penerimaan CPNS di Kabupaten Benar Meriah tersebut, formasi guru merupakan terbanyak yang akan diterima untuk penerimaan CPNS. Shaderalun, dua pria yang terlibat dalam kasus pembunuhan seorang anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan racun tikus, sudah difonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Losukun Aceh Utara. Korban dalam kasus itu adalah M. Amin alias Bambang, 26 tahun, pemuda asal desa Pante Baru Siblah, Kecamatan Pesangan, Siblah, Kerembirun. Sedangkan terfonis dalam kasus itu Zuli Supandi alias Om Pandi, 54 tahun, ayah angkat yang menyuruh membunuh Amin dengan menggunakan racun tikus. Kemudian Suryadi alias Isur, 42 tahun, warga desa Pekan Gegang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang meracuni korban. Keduanya saat itu diberikan waktu selama tujuh hari untuk pikir-pikir. Sejak putusan itu diucapkan Ketua Majelis Hakim, terdakwa tidak menyatakan apapun ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lok Sukun. Pengacara terdakwa Taufik M. Nur S.H. mengatakan, bila tujuh hari tidak menyatakan apapun ke Pengadilan Negeri, keputusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, bila jaksa juga tidak banding. Kedua kliennya tidak mengajukan banding lagi atas fonis hakim 20 tahun penjara. Mereka sudah menerima putusan tersebut alun longsor di lintas nasional biren takegon kilometer 23 dan 24 butuh penanganan khusus hal itu dikarenakan ada pergeseran tanah hal itu dikatakan pejabat pembuat komitmen Jalan biren takegon Julvian kemarin ia menyebutkan longsor lintas biren takegon kilometer 23 dan 24 butuh penanganan khusus karena ada pergeseran struktur tanah Sedangkan beberapa titik longsor lainnya seperti kilometer 11, kilometer 12, dan kilometer 14 akan ditangani permanen tahun ini. Pihaknya sedang mendata semua titik longsoran di ruas jalan Biren Takengon, sekaligus mengupayakan untuk bisa tertangani. Ia berharap penanganan longsor bisa tuntas, itu pun tergantung dana turun dari pusat. Ia menambahkan longsor di lintas nasional yang menghubungkan Kabupaten Biren, Bener Meriah, dan Aceh Tengah segera ditangani secara bertahap. Ia mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melintas di ruas jalan birennta keon mengingat saat ini musim hujan dari newsroom serambi Tanjung permaai sekian berita pagi edisi Selasa 22 Oktober 2019 berita yang serramambifm dapat Andaa ikuti pukul 12.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambiafm.com Follow juga Twitter dan Instagram at Serambia FM Shadaralun, wassalam